m a siang, h y Pak Tony. Ya, selamat siang. Ya, komentarnya, Pak. Komentar saya memang banyak pelajaran yang nggak begitu penting ya di sini ya. Malah sebenarnya ada sebenarnya pelajaran budi pekerti. Karena saya lihat tuh anak sekarang ini masih kecil-kecil itu aja pada liar itu. Gimana dia mau sekolah yang benar kalau dia udah liar? Kayak kemarin di Bypass itu ada orang supporter bola d i g e j a r g e j a r sama anak paling baru umur 9-10 tahun itu. Jadi saya kira banyak yang penting ya pendidikan moral Pancasila. Saya kira itu udah dihapuskan, l a h terus buktinya sampai generasi saya sekarang pun dulu belajar PMP itu banyak yang gak p e r m o n a l juga gitu loh jadi coba lebih ditekankan pada yang lebih scientific lebih pada discuss, lebih pada k r e a t i v i t i seperti kita di luar negeri sebenarnya gak ada bedanya cuman disini tuh lebih banyak dihafal kasih ujian, jadi gak berbentuk satu piket、hmm. assessment atau report i t u j a n a n sekali ada baik, terima kasih Pak Dibius Masiang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 Jadi ujiannya itu nanti n gak g hanya ujian teori, tapi ujian praktek, rekayasa, dan sebagainya. Termasuk juga tuh、oh, pendidikan moral itu diberikan oleh para psikolog. Jadi diberikan minimum sarjana muda n psikologi atau、uh, sarjana S1 psikologi gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak d i v o Selamat i n g Pak Gilbert. Selamat siang m b a k Iya, komentar Anda Pak? Ini harus dirubah sama sekali m b a k s u a <Yes. S 1> なるほど。Like Aja, Baik, terima kasih, Pak Gilbert dan Pak Akhir b a l i l Selamat sore, Bu Nena. Ya, silakan, h Pak. Itu benar, itu Bu. Terutama seni ya, kalau saya melihat anak-anak yang belajar piano, itu kecerdasannya itu memang lebih. Malahan mereka mengambil lagi,、eh, ambil lagi biola, gitu loh, p e l a j a r a n biola, mereka ambil Dan ingrid juga. Kecerdasannya itu memang tambah dan kreativitas, itu memang. Uh, bagus ya itu, itu yang bisa sharingkan cair,、uh, gitu. Terima kasih.、Okay, uh, Oke, awalnya ya. Ya komentar saya,、uh, saya juga nggak mengerti ya waktu j a m a n saya dulu kayak PMP pendidikan moral pancasila terus PSBB itu membentuk karakter seseorang gitu agar moralnya lebih baik. Tapi n g a k tahu saat ini kayaknya kita nggak fokus gitu. Kenapa saya melihat fenomena ya anak-anaknya sekarang itu kayaknya. bener-bener,、uh, aduh, kayak tawuran di mana-mana bu. Terus、uh, sopan santun juga udah、uh, terkikis gitu, mulai terkikis. Etika udah nggak ada apa salah satu, saya rasa itu mata pelajaran itu udah nggak nggak ada gitu, nggak terfokus. Itu aja, terima kasih. Oke.、Okay.